Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jamaah pengajian hari Senin pagi Di wilayah Sawu, Kelondong, Wondok Jamilur Rahman dan sekitarnya Serta para pendengar radio muslim dimanapun anda berada Rahimani wa rahimakumullah Semoga Mudah dan Allah mencurahkan kasih sayangnya kepada kita semuanya. Allahumma amin. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali insyaallah taala melanjutkan membaca sebuah buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Sheikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahumullah. Mudah-mudahan Allah merahmati keduanya dan menjaga keduanya. Beliau beri judul buku itu Sifat Zawjah As-Solihah, sifat-sifat seorang istri yang solihah. Pada pertemuan terakhir kita sampai di halaman 21. Masih dalam pembahasan bahwasannya salah satu sifat istri yang solihah adalah al hadaru minasyaitonir rajim bersikap waspada ya waspada dari gangguan setan ya, waspada dari gangguan setan e, kemudian kita terus berjalan sampai di halaman 21 diterangkan oleh Syekh bahwa mengingat besarnya gangguan syaitan Kemarin kita sudah bahas tentang Beberapa Cara masuknya syaitan Dalam menggoda manusia Mengingat besarnya Gangguan syaitan maka Setiap muslim ya, Dia membutuhkan Setiap manusia Dia butuh untuk menjaga diri Dari gangguan syaitan tersebut Dengan cara Zikir Membaca Al-Quran doa dan menjaga ibadah. Itu halaman 21 ya kemarin. La yashariku syaitan fi ahli wa baitihi waladi an yuhassina nafsahu maka butuh seorang itu untuk menjaga dirinya dengan hal-hal berikut ini. Dia sebutkan bil al mubarokah dengan zikir-zikir yang penuh dengan berkah. Kemudian dengan Al-Qur'an Al-Karim, membaca Al-Qur'an dan mempelajarinya. Wa da'awatil dan dengan doa-doa yang eh diriwayatkan. Ma'tsurah itu artinya diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat bil muhafadhah ala ta'atillah dengan menjaga ketaatan kepada Allah dan senantiasa beribadah kepada Allah. Itu diantara cara menjaga diri dari godaan syaitan. Kemudian Syekh mengatakan, Izan, kalau begitu, min sifati az-zawjah as-salihati, diantara sifat istri yang salihah adalah, al-hadaru min kaidi syaitan. Dia senantiasa waspada, dari tipu daya syaitan, wanazatih dan bisikan bisikannya, gangguan gangguannya, nazat, wawasah wisahu atau wasah dan dari was-was yang disusupkan oleh syaitan ke dalam hatinya, hati hati Ya waspada, karena kait tipu daya syaitan itu halus. Dia bisa berkedok syar'i. Ya. Wasawisihi, Bu ya. Wasawisihi. Wa wa, wa yang pertama itu wa ataf. Wa sambung. Nah, wasawis itu dari waswas. Waswasah was di jamak jadi wasawisihi. Ya wasawisihi. Eh <tuh> uh, godaan setan dan kait tipu daya setan itu halus, saya katakan. Bahkan terkadang berkedok napa? berkedok syar'i. Makanya ada uh, apa namanya? terkadang seorang melakukan hubungan yang tidak tidak halal menurut agama. Tapi mereka memandang itu hubungan adalah pacaran islami hmm, Pacaran kok islami Bagaimana islami? Ya ketika nyapa mulai dari salam dulu ya. Kemudian nyapanya jam 3 malam bangunkan sholat malam Sementara ibu gerok-gerok rakon bangun malam Yang dicari yang jauh ya. Demikian Suaminya dibiarkan saja Ini saya cuma nasihat sesama apa namanya alumni dulu kok, masya Allah. ya. Jadi nasihat, berkedok nasihat, berkedok pacaran Islami, berkedok macam-macam, ya. Ini hati-hati yang semacam, yang semacam ini. Wa mayulkihi finufusi dan apa yang berupa lontaran-lontaran bisikan-bisikan yang ada di dalam jiwa. Mimma yatarattabu alal isra'ilahu Yang mengakibatkan orang itu pasang telinga Mengikuti apa yang dibisikkan oleh syaitan Ini hati-hati Wa sima'ihi -hati. Dan mendengarkan oh, Mohon maaf Sehingga ketika seorang itu betul-betul mendengar apa yang dibisikkan oleh syaitan. maksudnya begitu ya. Wa may yuqiihi fin nufusi mimma yatarattabu alal isgha'i wa sima'ihi fasadul israh. Dan apa yang dilontarkan ke dalam jiwa. Ya, ke dalam hati dibisikkan mimma yatarattab alal isgha' karena dia mendengarkan bisikan syaitan ya mengikuti bisikan setan mengakibatkan fasadal isroh atau fasadul isroh rusaknya hubungan keluarga wa tahadumu baitiz zaujiyah dan hancurnya rumah tangga suami istri atau rumah tangga pernikahan jadi terkadang karena seorang istri tidak waspada berarti suami ini tidak salah. tidak kita lagi bicara tentang siapa? Zaujah, Solihah, tentang kita. Kalau saya mengatakan kita karena ini sedang taklim dengan ibu-ibu. ya maksudnya tentang ibu-ibu ini. Jadi ibu-ibu itu harus waspada segala tipu daya setan, bisikan-bisikan setan, was-was. Yang disampaikan syaitan ke dalam hatinya Yang akan mengakibatkan Apabila diikuti Isra dan simak Isra itu pasang telinga baik-baik Dan simak Dan itu adalah mendengarkan Apabila diikuti dengan cara mendengarkan Pasang telinga dengan bisikan-bisikan syaitan Mengakibatkan Fasadul israh Rusaknya apa? Hubungan Keluarga dan hancurnya Sebuah apa? Ikatan pernikahan tahadum, hancur ini hati-hati ibu, ibu berawal dari apa? bisikan, ya, berawal dari bisikan, berawal dari zon, berawal dari sekian macam-macam wakam minal usar dan betapa banyak rumah tangga wakam minal usari dan betapa banyak rumah tangga, wal buyut sama, dan rumah-rumah ini rumah tangga-rumah tangga ya Keluarga, kusar itu keluarga Buyut dan rumah tangga Hasalal al Sampai terjadi Perceraian Hasala al-firak Alladhi lam yakun ba'dahu Raj'atun Dimana setelah Bercerai mereka tidak bisa apa Kembali lagi Gak mau rujuk Lam yakun ba'dahu Rojaah, sehingga terjadi perceraian betapa banyak di dalam keluarga rumah tangga terjadi perceraian yang tidak rujuk setelahnya, ini tidak tidak rujuk lagi. Bitaat syaitan diakibatkan karena taat kepada siapa? Syaitan. Wati bai wasa dan mengikuti bisikan bisikan was-wasnya syaitan yang dilontarkan ke hati mereka kata syikh walau anna kulla wahidin minhuma kalau lah seandainya masing-masing <coughs> dari keduanya ta'awwadha billah berlindung kepada Allah minas syaitanir rajim dari godaan syaitan yang terkutuk dan menjauh dari Gangguan dan Bisikan-bisikan syaitan Lama wakaat Niscaya tidak akan Lama itu apa? Niscaya tidak Tidak akan Wakaat terjadi Tilkal Kejadian umuru Kejadian-kejadian semacam itu Ya perceraian, tidak akan terjadi Insyaallah, walam yahsul dalikat tafruku dan tidak akan terjadi perpecahan yang menimpa keluarga. Saya ulangi paragraf ini. Wa kamil al usari wal buyuti hasal al firakul ladilam yakin badahurajatun bataat syaitan wa tibai <tuh> wasaishi walau ann kulla wa had minhum taawwad billahi min syaitan rajim wa waqt ada an nazagatihi wa wasawisihi lama waqaat tilkal umuru wa lam yahsul dalika tafarraqu betapa banyak ya keluarga-keluarga rumah tangga-rumah tangga yang terjadi per, per, per, perpisahan terjadi perceraian di setelah bercerai mereka tidak kembali lagi dikarenakan taat kepada syaitan dan mengikuti apa bisikannya Kemudian kata saya Seandainya masing-masing itu ketika terjadi Pertikaian Berta'awud kepada Allah dari gangguan Setan Dan menjauh dari bisikan-bisikannya Ini saya tidak akan terjadi hal-hal semacam Semacam itu Ini Masya Allah ini e, Nasihat yang sangat bagus Dari Sheikh kepada kita semua Siapa sih yang tidak e, Keluarga yang tidak ada E, pertikeyan Tidak ada masalah Antara suami dan Dan istri Kadang masalah sepele saja menjadi apa Masalah ya. Masalah Apa namanya e, Kebersihan Masalah Apa namanya Nafkah Kemudian masalah Kehadiran ma Dan yang lain-lain Masalah anak Ya Masalah pakaian, terkadang pemicu-pemicu sederhana. Masalah kecoak di dalam rumah, itu juga jadi masalah. Dan seterusnya, pemicu-pemicu kecil itu, kalau kita tidak waspada, itu jadi sebuah air tsunami. Gelombang besar yang bisa menghancurkan rumah rumah tangga. Ya, pernah kita kisahkan dulu kan, gara-gara... Roti Roti tawar Akhirnya minta Cerai Sebuah keluarga terbiasa dengan Ketika kaya terbiasa dengan Sarapan apa Roti Masya Allah. Ya. Saya yakin Sebagian keluarga kita di Jamilur Rahman ini juga demikian Terbiasa dengan sarapan roti ya. Tapi ini kebiasaan yang mengmengapa mengakar ke dalam hati keluarga sehingga ketika sang suami jatuh dari usahanya dia tidak lagi bisa menyediakan apa sarapan roti sang istri protes pokoknya nama namanya sarapan harus roti, shalal, <tuh> padahal kondisi ekonomi sedang apa jatuh akhirnya karena nggak kuat istri pisah sudah, nggak gara-gara roti Gara-gara sarapan roti saja bisa, bisa. Makanya, Subhanallah. Ini kalau diikuti ya, bisikan-bisikan seperti ini hancur rumah tangga. Makanya begitu ada pertikaian, nasihatnya syekh di sini. Coba masing-masing berlindung kepada Allah dari gangguan apa? Syaitan. Ya. Begitu lihat istrinya cemburut, langsung semuanya. Audhu billahi mina shaitan gitu kan? begitu dengar suaminya taat, istrinya juga, awalul saling meruk ya, masyaallah, ya. Nah dengan seperti itu mungkin, masyaallah, hati menjadi tenang karena setan pergi, ya. Kemudian mulai digoda, deh, masyaallah, jangan cemburu, semakin cemburu tambah apa? Cantik, masyaallah. Jarang-jarang suami memuji kecantikan istri memujinya ketika apa cemberut ini mendorong istri untuk semakin cemberut setiap hari ya. makanya kalau muji istri itu jangan ketika apa cemberut ya. bisa senyum masya Allah gitu ini, oh pak ya, ceritanya kepada bu ibu ya ya terkadang begitu ya semakin cemberut katanya semakin cantik nah poknya di setelah setan pergi nanti bisa untuk masuk bergurau menenangkan suasana Ya, kemudian cobalah kisah eh, siapa? Abu eh, Salamah ya. Eh bukan Abu Salamah, Abu yang anaknya meninggal? Abu Sulaim. Eh? Abu Salamah betul ya. Naam, Abu Salamah dan Ummu eh? Abu Thalhah Ummu Sulaim, Abu Thalhah dan Ummu Sulaim ya? Betul begitu. Yang ketika anaknya pergi ya kan, eh bapaknya pergi kemudian meninggal di, malah anaknya apa nih itu masalah besar itu masalah besar sekali tapi Masya Allah istri itu betul-betul bisa menahan diri minta taufik kepada Allah ya. kalau terjadi pada sebagian rumah tangga itu mungkin sudah hancur itu tapi Allah berikan taufik mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan-jalan yang syar'i Akhirnya selesai masalah dan malah menjadi barokah ya, Menjadi barokah rumah tangganya Nah Terus kita lanjutkan Kita ini kadang ibu-ibu terutama mungkin kalau ada masalah sedikit Sulit untuk tidak mengungkapkan Jadi suami mungkin baru datang Dari apa bisnisnya ya. Kemudian pinginnya dia sih senyum-senyum dulu sama istri. Begitu sampai di rumah langsung disodori apa? Soal pertama, soal kedua, soal ketiga, ya jawab dan jelaskan. Ya, masya Allah, e, jelaskan dan apa sebutkan dalil-dalilnya. Ya, artinya bapak itu kemana saja? Kalau memang kesana, buktinya apa gitu loh? Dalil-dalilnya itu apa? Ya, kemudian. Uh, setelah itu masalah pertama selesaikan masalah mintanya begitu jadi yang tadinya mungkin sebagian bapak datang ingin senyum-senyum dulu ingin santai datang langsung disodori apa masalah sehingga mungkin besok lagi mau masuk rumah ini ada berapa soal di dalam rumahnya masya allah belum persiapan makanya hati-hati bu tahan diri bu coba tahan diri sebagaimana umusulaim umusulaim betul ya umusulaim itu menahan dirinya ya Jangan disampaikan lihat kondisi suami kalau sudah senyum-senyum, lama begitu baru setelah itu ah, sampaikan, anu mas ada sedikit permasalahan. Kalau memang tipenya orang yang suka duduk, kemudian ada masalah disampaikan. Demikian Allah Huwazalakalamin ta Asy'ab. Tahan. Sang suami juga demikian. Ya, tidak setiap kesalahan yang dilakukan istri kemudian lantas apa? Dihukumi? Maafkan. Allah saja memaafkan kita banyak toh? Tidak setiap kesalahan kita itu dihukum oleh oleh Allah. Kalau semua kesalahan kita dihukum oleh Allah, mungkin hari-hari kita enggak akan bisa apa? Tenang. Karena setiap dosa itu akan menarik musibah. Padahal dosa kita banyak, banyak sekali, ya. Oleh sebab itu harus saling bersabar, ta'awud, berlindung kepada Allah berdoa kepada Allah Ustaz so, teori Ustaz? Ya teori ya. Makanya butuh teori Tinggal praktek saja tuh Saya bisanya hanya bisa menyampaikan apa? Teori, praktek Kembali kepada siapa? Masing-masing Meminta tolong kepada Allah SWT Wakam minal buyut, Betapa banyak rumah tangga Hasalah <SISuh> fiyatafarrukun Terjadi perpecahan Bisa babi taati syaitan dikarenakan taat kepada syaitan. Syaitan itu pingin yang rusak kok ditaati, hancur. Ya. Tsumayadhhabu hadzal mufsid minasy-syayatin ila iblis. Kemudian pergilah mufsid ini, sang perusak ini dari kalangan syayatin, dari kalangan setan-setan anak buahnya iblis. Setelah berhasil merusak pergi ke iblis ila iblis litadnuwa manzilatuhu supaya kedudukannya dekat kepada siapa minhu kepada iblis jadi kalau sudah dapat proyek pulang dia laporan kepada siapa iblis please please lapor barusan saya berhasil membuat istrinya Bermuram durja di depan suami Mungkin saja begitu, wallahu taala alam. Karena tafaruk perpecahan itu bertingkat. Tingkat ibu-ibu jangan sampai dikira itu sampai ber, ber, bercerai. Iya, kalau sampai bercerai iya. Tapi ada tahapan-tahapan itu. Di antaranya mungkin sampai tahapan suami istri enggak mau lagi apa? bicara. Ya. Enggak mau ngobrol. Ya. Satu rumah tapi dibikin sekat. Suaminya masuk lewat pintu sini, istrinya lewat pintu sana. Di antara wabiy Nahumabar zakun layak bilian. Di antara keduanya ada batas yang tidak bisa dilewati. Ada seperti itu? Ada bu. Kisah nyata. Ya, suami sama istri satu rumah tapi tidak bersatu. Jadi disekat. Subhanallah Masih suami istri Ini gara-gara setan masuk Ada pihak ketiga Yang menginginkan istrinya Nah itu yang jadi masalah Gara-gara ya. apa? Ketemuan alumni Ini alumni Reuni Reuni di dunia maya Udah, Bikin grup Akhirnya nanti bertemu Reuninya di Kopdar Apa itu Kopdar? Kopi daratan, ya, ketemu di darat, akhirnya tumbuhlah cinta yang belum sempat berkembang. Nah, akhirnya atau mungkin CLBK cinta lama berkembang kembali atau bersemi kembali dari situ, dari situ setan menjanjinjanjikan. Si perempuan cerita kepada temannya oh, Saya kehidupannya dengan suami saya begini Duhai seandainya saya dengan kamu dulu ya, Iya kenapa dulu kamu menolak saya Sampai membanting buku saya Ngerobek saya Aha, Ingat malah menjadi Iya ya nostal nostalgia yang indah ya Memang masa-masa SMA tidak terlalu terlupakan Masya Allah Padahal anak ewe swalu Allahu Akbar Ya malah hampir punya cucu misalnya, ya. Tapi ternyata ketemu orang lama itu kayak kita ini merasa masih apa? Muda saja. Ini setan menghias-hiasi. Kenapa ketika reuni itu begitu akrab, teringat nostalgia masa lalu? Karena wanita apabila keluar istasyrufah setan dihias-hiasi oleh apa? Syaitan. Sehingga teman laki-lakinya Ngelihat Anda Itu sepertinya Anda itu masih Sweet 17 Apa itu sweet 17? 17 tahun Padahal sekarang sudah mendekati berapa? 71 Masya Allah Jadi begitulah syaitan menghiasi Maka hati-hati ya Hati-hati yang semacam ini Jadi tingkat perpecahan itu bertingkat-tingkat Mulai tidak ngomong tidak mau nekur kemudian apa namanya tidak sampai tidak ada hubungan sama sekali antara suami dan istri. Ya, istri istri tidak mau melayani atau suami tidak mau mendekati sebaliknya sampai seperti itu kemudian tingkat diam diaman terserah istri mau ngapa suami mau ngapa masing masing pegang kunci rumah mau pergi mau keluar dah sepokoknya Ya makan sendiri sarapan sendiri seperti itu sampai tingkat perpecahan ya ini sampai tingkat perpisahan. Nah ini sebabnya adalah usaha-usaha syaitan untuk memecah. Kalau ada prestasi lapor dia ke iblis. Saya bisa melakukan ini. Oh ya nanti ada yang prestasinya lebih tinggi lagi lapor lagi ya untuk supaya mendapatkan kedekatan dari iblis. Sementara kita ini adalah orang-orang yang mencari kedekatan kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kan bertolak belakang itu. Yang menginginkan kerusakan rumah tangga kita adalah makhluk yang ingin mendekatkan diri kepada siapa? Iblis. Sementara kita yang digoda, ini adalah makhluk yang mencari kedekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati yang yang semacam ini ya. Tak rubuh makanatuhu indahu sehingga kedudukan syaitan itu pun menjadi dekat dengan iblis di sisi iblis. Bima ahdathahu min furqatin bayna zaujain sesuai dengan apa yang dia buat ahdathahu bima sesuai dengan apa yang dia buat min furqatin berupa pertikaian perpecahan antara sepasang suami semua istri. Maka hati-hati ibu-ibu ya. Jadi mereka iblis itu atau setan itu ingin mencari prestasi Ada laporannya Oh sekarang saya berhasil membuat istri tidak lagi tunduk kepada suaminya Oh sekarang bukan hanya tidak tunduk berani malah ngelamak Masya Allah Kalau suaminya pulang dijebak jebak-jebak Masya Allah ya, Masuk dan atas sudah ada ember penuh air begitu dibuka pure. Ini senang kalau suaminya celaka misalnya begitu ya kan Va kalau bikin makanan dibikin sengaja nggak enak supaya suaminya apa kapok dibikin suasana kalau tahu suaminya itu apa namanya tidak suka musik disetelkan musik keras-keras dan itu terjadi ibu-ibu sebuah keluarga dan langsung cerita kepada saya uh, sang suami ketika dia merasa istrinya merasa disakiti oleh suaminya Maka istrinya pun berusaha menyakiti suaminya. Ya. Ini terus terang saja Bu, ini kasus poligami Bu. Kasus apa? Poligami. Ketika si suami melakukan poligami, dia merasa tersakiti. Ya namanya sakit itu wajar ya Bu ya, sakit hati. Karena wanita pada dasarnya tidak suka untuk dipoligami. Tapi yang jadi masalah adalah ketika kecemburuan itu sudah saya ganti Ketika kecemburuan itu yang asalnya Tobi'i menjadi Sinai Asalnya Tobi'i itu wajar pada diri seorang wanita Aisyah cemburu Istri-istri Nabi cemburu Menjadi Sinai dibikin-bikin Cemburunya ditambah-tambah dilatih Sehingga mohon maaf Sampai ada tingkat pembunuhan Kalaupun tidak tingkat pembunuhan, ini mohon maaf, sampai saya pernah baca buku, ada tingkat sampai memotong anggotanya sang suami. Itu sampai tingkat seperti itu. Lah yang sinai ini dihindarkan, kalau cemburu dalam hati wajar. Kata Sheikh Sulaiman, Ar-Ruhaili itu wajar, yang tidak wajar ketika cemburu yang dibuat-buat tadi. Nah ketika sang suami dirasa menyakiti dia, dia pun berusaha menyakiti oleh, menyakiti siapa? Suaminya, suami melakukannya dengan halal, sementara istri menggoda dan menyakiti suaminya. Dia mencari uh, pacarnya dulu di dunia maya dan ditunjukkan. Sebagaimana kau bisa mencari wanita, saya juga bisa mencari laki-laki. Ini jelas gangguan setan. Kemudian di rumahnya diputer musik keras-keras. Kalau di workman didengarkan musik, nah ini yang seperti ini berarti adalah apa, gangguan dari apa, syaitan hati-hati, dan ini bukan masalah poligami saja, semuanya sampai pun masalah rumah tangga yang monogami, ketika sang istri merasa disakiti oleh suami maka dia pun akan membalas berusaha menyakiti sang sang suami, dengan cara apapun kalau suaminya datang dibuat anaknya semuanya nangis Masya Allah Anak sepuluh nangis kap Weh, Coba bayangkan Gak ya. gitu dia nangis juga Jadi begitu Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ya hati-hati pokoknya dari gangguan Gangguan syaitan Dengan cara apapun Syaitan ingin merusak Bukan ingin merusak Dengan apa namanya Mencari celah Ya mencari celah untuk merusak sebuah rumah tangga. Ini dengan cara apapun, celah apapun. Sampai terkadang setan itu masuk melalui celah, ini kok bisa udah. Tes. Terkadang alhamdulillah. Setan masuk mungkin melalui celah salat malam. Ya. Setan kemudian membisiki sang istri misalnya salat malamnya ngedu berlebihan sehingga mungkin ketika sang suami menginginkannya di malam hari dia beralasan saya mau salat malam, Bang. Nanti kalau saya melayani panjenengan saya batal wudunya. Atau bahkan saya harus ber, bersuci Dari sini mungkin bisa masuk Jadi berbagai macam celah digunakan oleh syaitan Untuk me, melakukan dan merusak rumah tangga Si istri kebetulan Masya Allah Bacaan Al-Quran lebih bagus dari suami Misal Sehingga yang terjadi bukannya istri mengajari suami Tapi istri menghina Suami Jadi harusnya mengajari Tapi malah jadi apa? Menghina Harusnya memotivasi Mengajari malah jadi penghinaan Ini yang tidak diharapkan Nah ini adalah celah-celah Yang dilakukan oleh uh, Yang digunakan oleh syaitan Untuk masuk merusak dalam rumah tangga Maka jangan ikuti langkah Dari syaitan Yang berusaha untuk memecah Sebuah rumah tangga ya Wauna yambagi an nula hidamula mufidatan Dari sini kita harus cermati sebuah eh, catatan yang sangat berfaedah Huna yambagi kita hendaklah memperhatikan sebuah catatan yang sangat bermanfaat Anna hadzal adwal khafiya Bahwa musuh yang tersembunyi ini, aladzim yang dia bisa melihatmu, walataraahu sementara kau tidak bisa melihatnya, adalah sahibu khidrothin wasiatin. Dia adalah pemilik pengalaman yang sangat luas. Wasahibu tajarba adidatin. Dan dia adalah seorang yang memiliki tajarik percobaan-percobaan yang berkali-kali. Nyoba langkah ini, tidak berhasil. Nyoba langkah ini, tidak berhasil. Nyoba langkah ini, agak berhasil. Nyoba langkah ini, berhasil. Itu namanya pengalaman. Ini yang kita hadapi. Syaitan. Ya. Oleh sebab itu, kita harus waspada. Karena kita berhadapan dengan seorang musuh yang sangat apa? Berpengalaman. Ya, sangat berpengalaman. Uh, sudah, mic-nya sudah keluar suara belum? Tes? Sudah? Alhamdulillah. Saya ulangi yang tadi teriak-teriak, Bu. Untuk masukan kepada kita semuanya. Ya, Hati-hati dari seluruh usaha syaitan. Terkadang... Saya ulangi ibu-ibu yang dalam ya, tidak apa-apa ya. Karena ini masalah penting dan sudah semakin banyak yang melakukannya di tempat kita. Ya, Terkadang sang istri itu berusaha untuk menyakiti suaminya. Atau sebaliknya sang suami berusaha menyakiti apa? Istrinya. Ada mulai istri tahu bahwasanya suaminya tidak suka mendengarkan apa? Musik. Dia sengaja untuk nyetel, nyetel musik. Kalau tadi kan saya contohkan sengaja dimasakkan enggak enak. Sengaja suaminya pulang, anaknya dicetoti semuanya. Sayaiuti kabeh. Nanti nangis bersama-sama. Ulangi nangisnya, kurang bersamaan Ya. Ibu-ibu jangan bayangkan anak ibu yang 10 ya kan nangis bareng mangat kabeh gitu ya. Dicetoti siji-siji. Ada yang seperti itu. Sampai saya ceritakan tadi ada sebuah Keluarga yang melakukan poligami, ya saya contohkan poligami karena saya, tadi saya katakan, semakin banyak alhamdulillah keluarga-keluarga yang mungkin melakukan hal ini, dan ini perlu hati-hati, syaitan bisa masuk. Sang istri merasa bahwasanya suami menyakiti dia dengan poligaminya, dan saya katakan ini perasaan yang wajar. Seorang istri cemburu, merasa sakit hati, yang tidak wajar adalah ketika sang istri menumbuhkan sakit hatinya dan cemburunya sehingga membahayakan diri dan suaminya. Jadi cemburu itu ada dua bu, ada cemburu tabii, cemburu yang pembawaan wanita, ada cemburu yang sinai buatan. Cemburu tabii wajar, namanya kekasih gandengan dengan kekasih yang lain akan timbul. Cemburu lah yang tidak wajar bagaimana menyiapkan perangkap-perangkap berbahaya untuk pasangan lainnya. Misalnya tahu suami seperti itu dia bagaimana mencelakakan suaminya sampai ada taraf membunuh suaminya. Tadi saya katakan sampai ada taraf memotong anggota suaminya dipotong. Naudzubillah min min dalik. Yang saya alami Ketika seorang suami melakukan hal itu Si istri ini merasa tersakiti Dia merasa suaminya mencari wanita lain Dengan cara yang halal tentunya Tapi si istri ingin membalas, Dia pun cari mantan pacarnya lewat medsos sampai ketemu Disampaikan kepada suaminya bahwasanya Saya sebagaimana kamu bisa, saya pun bisa Nih, Dengan cara yang tidak halal Karena dia adalah wanita yang bersuami Wanita yang beragama Tidak layak seperti itu nah, Ini cemburu yang sinai Dibuat-buat Sampai kemudian mungkin dia itu Sampai mendengarkan musik di depan suaminya Padahal suaminya jelas tidak suka Nah yang seperti ini tidak boleh ya. Berusaha menyakiti pasangannya Ini semua adalah Bisikan dari Syaitan Maka banyak ta'awud Entah itu keluarga yang poligami, entah itu keluarga yang apa monogami, yang istrinya satu atau istrinya dua atau istrinya tiga atau istrinya empat harus hati-hati karena setan itu berusaha masuk ke celah apapun yang ada di dalam keluarga ter tersebut. Entah itu celah yang buruk atau celah kebaikan bahkan karena Shaytan itu menggoda manusia dari dua celah, kata apa namanya? Kata sebuah asar, kata seorang ulama ya, dalam asar, ma'amarallahu abdahu bi'amrin illa wal syaitani nasghatan. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan hambanya Dengan sebuah perintah Berarti kan sesuatu yang sari ya Kecuali setan Memiliki dua jalan Untuk menyimpangkannya Berapa jalan ibu-ibu? Dua jalan Jadi setiap perintah ada dua cara setan untuk menyimpangkan hambanya Hamba Allah Dari perintah tersebut Apa itu? Imma ilahululwin wamujawazatin. Jalan yang pertama adalah jalan melampaui batas. Seperti tadi saya contohkan salat malam tapi apa? Terlalu apa? Berlebihan sehingga tidak lagi mau melayani suaminya, ya. Dengan berlebihan. Atau mungkin olahraga suami, <tuh> berlebihan dalam olahraga, ya. Dirdiran mana mana dirdiran, dirdiran tahu enggak, bu? Main kelareng, ularang, so anak mana kelareng? Ya, ya? Sampai berlebihan mungkin, sehingga dia tidak lagi dan jarang porsinya dia ketemu dengan teman-temannya dalam berolahraga lebih banyak daripada porsi dia ketemu dengan siapa? Istrinya, istrinya nantang, pimpong bareng lah anda, kamu buangan tandingan saya. Istrinya nantang main bola bareng enggak, kamu bukan tandingan saya. Nasyawal, no, sure. saya cari tandingan saja yang lain. Ya. Jadi dari celah apapun kata kata Afar Taji, ilah wa mujawazatin berlebihan, berlebihan dalam perkara ibadah, berlebihan dalam yang sunnah, berlebihan dalam perkara yang mubah. Au ilatofrintin wataksirin atau dengan jalan meniakniakan. Jadi yang satu sisi berlebihan, yang kedua apa tadi menyia Apa kata asar tadi? Walayubali dan setan gak peduli biayi mazafiro dengan jalan yang mana dia akan sukses. Ngeri atau enggak bu? Ngeri, kamu bukan? Ngeri. Jadi dua jalan ini ditempuh semuanya oleh setan. Kalau orang itu memang bisa dijerumuskan lewat sikap berlebihan. Jerumuskan lewat sikap berlebihan. Kalau memang orang itu memiliki bakat suka menyianyikan. Maka dijerumuskan lewat apa? Menyianyikan. Dan setan tidak peduli dengan cara apa dia bisa mencelakakan manu? manusia. Makanya semua celah dipakai. Saya katakan tadi. Celah yang mungkin sifatnya buruk atau celah yang sifatnya apa? Baik. Maka ya saya contohkan tadi misalnya seorang istri, masya Allah bacaan Qurannya lebih bagus dari apa? Bacaan Qur'an bagus itu bagus atau tidak? Bagus. bagus. Tapi sikap yang timbul salah. Si istri malah menghina suami. Harusnya bagaimana, Mas? mau gak taajari? Atau Mas belajar di, di sana ada ini ini ini ini. Jadi memotivasi suami bukan malah? -mah. Menghina ketika merasa dihina Saat itulah suami Kayak hilang Harga dirinya Nah ini setan senang Sehingga suami pun sinis Kalau dengar bacaan apa Sang istri yang baca lah, Kamu itu baca Quran Tapi akhlak kamu kepada suami apa Buruk ya. Saya enggak lagi apa Suka dengan kamu nah, Ini seperti-seperti ini setan. Hati-hati Hati-hati Karena musuh ini kata Sheikh Musuh yang kita hadapi Yang samar Yang dia bisa melihat kita Sementara kita tidak bisa Melihat dia Adalah musuh yang memiliki pengalaman Yang luar biasa banyaknya Sahibu khibratin wasia Wasahibu tajariba Adidatin Pemilik pengalaman yang luar biasa luasnya peng, Pemilik uji coba yang luar biasa bah, Banyaknya Ini musuh yang kita hadapi Wallahu ta'ala a'lamu bisawabi Demikian mungkin yang bisa Saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini Mudah-mudahan e, bermanfaat ya, Bagi saya pribadi Ya dan juga ibu-ibu sekalian, eh, Allahumma, Amin. Di sini ada pertanyaan, Ustadz, kalau sudah punya anak titik-titik jumlahnya dia sebutkan, ya, Ket, kalau saya sebutkan jumlahnya mungkin ibu-ibu akan menduga. Ya, kalau saya sebutkan saya sudah punya anak tujuh, nanti akan dicek yang punya anak tujuh siapa kan gitu. Jadi ketahuan yang bertanya toh Saya sudah punya anak titik-titik Jumlahnya sekian Ketika masih ragu Kapan mau nambah anak ke sekian Ya misalnya dia sudah punya anak lima misal Pingin nambah anak ke enam Misalnya dia punya anak tiga Pingin nambah anak ke empat Punya anak sepuluh Pingin nambah anak ke sebelas Masya Allah ya, kan? Ragu kapan nambah dalam kurung karena sekian anak tadi masih kecil dalam arti belum nalar ya masih usia balita mungkin ya apakah ini termasuk waswas setan apakah ini termasuk waswas setan dilihat niatnya Bu ketika yang mendorong dia adalah keinginan untuk mentarbiyah anaknya dengan sempurna. Ketika yang mendorong dia adalah keinginan untuk mentarbiyah anaknya dengan sempurna, karena masing-masing anak memiliki hak persusuan berapa? Dua tahun. Ya, memiliki hak persusuan dua tahun. Dia ingin mendorong, terdorong untuk membina anaknya supaya mendapatkan haknya secara apa? Sempurna, ya mempersiapkan anaknya untuk mendapatkan adiknya, maka ini adalah apa? Tekad yang baik. Tidak mengapa insya'allahu ta'ala. Ini namanya mengatur jarak apa? Kelahiran. Ya, mengatur jarak kelahiran. Tidak ada masalah insya'allahu ta'ala. Tapi ketika yang mendorong dia, kekhawatiran, rizki, Anak masih kecil banyak nanti mas, mas dikasih apa pendidikannya bagaimana ya ini sudah masuk pada was was syaitan karena pendidikan anak itu bukan pada sedikit banyaknya anak pendidikan anak itu tergantung pada siapa nomor satu pada siapa taufik dari Allah, Allah. ada yang anaknya banyak tapi masyaallah menjadi orang yang baik, baik. Ada yang anaknya sedikit, wal iazubillah malah tidak menjadi orang yang yang baik. Ya makanya pendidikan anak nomor satu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa Maka niat dalam dalam mengatur jarak kelahiran itu harus diperhatikan. Ketika niatnya itu adalah untuk menyempurnakan persusuan kemudian memberikan hak ke apa namanya pengasuhan yang sempurna maka itu baik insyaallah taala mengatur jarak kelahiran juga memberikan istirahat kepada ibunya nah, istri untuk hamil setiap tahun hamil ya setiap tahun hamil kan kasihan juga berat gitu kecuali memang yang masyaallah subur sekali masyaallah ya kan maka perlu diperhatikan yang seperti itu, Allahu taala alami assoab. Ketika niatnya takut rizki, ya, maka yang seperti ini niat yang yang salah, ya, Allahu taala alami assoab. Ustadz, bagaimana cara atau sikap istri yang ingin menenteramkan hati suami? Ya, tergantung masalahnya apa, bu. Sikap istri yang baik adalah nanti insya Allah akan kita pelajari di halaman 23. Ya, bagaimana cara memasukkan hat, kebahagiaan ke dalam hati suami. Itu nanti akan kita pelajari pada sikap selanjutnya insyaallah. Insyaallah akan kita pelajari. Di antaranya adalah penampilan yang baik. Ya, penampilan yang yang baik. Kemudian di antaranya adalah mentaati perintah-perintah dia. Ya. Kemudian menjaga harta dia, dikasih uang berapapun cukup cukup gak dek? insyaallah cukup mas MasyaAllah. kasih 10 juta cukup mas MasyaAllah. ini benar dek 1 bulan 10 juta cukup? iya mas cukup insyaallah gak perlu ditambah mas? enggak mas alhamdulillah kalaupun tambah gak apa-apa mas. masyaallah tapi kalau mas mampu, kalau gak gak apa-apa ini tenang suami dikasih berapapun cukup ini menjaga harta suami menjaga kehormatan suami tidak pernah membicarakan suaminya di luar Ya Suami saya demikian dan demikian Tenang dia Jadi punya istri itu tenang Karena rahasianya apa? Terjaga Dengan taat kepada suami Dilihat menyenangkan Dan seterusnya Ini insya Allah, nanti insya Allah akan kita pelajari Di uh, sifat berikutnya ya ibu Insya Allah Bismillah, Afan Ustaz, ada yang ingin saya tanyakan. Ustaz, apakah ada ciri-ciri khusus rumah yang ditinggali jin? <laughs> Allah Ta'ala alam. Kalau ciri-ciri khusus, catnya hijau, kemudian. Tidak <laughs> ada ya yang jelas ya. Tapi kalau ibu sering merasakan ada gangguan. ya Sering merasakan ada gangguan. Misal diantaranya adalah sering mimpi buruk. Jatuh dari tempat yang tinggi, atau eh, apa itu yang tidak bisa bergerak ketika tidian, ya tidian, atau sering mimpi makhluk makhluk yang apa, menyeramkan, ya, atau mungkin terkadang muncul suara-suara yang tidak diketahui sumber bunyinya, suara-suara aneh atau kejadian-kejadian aneh ya, pintu buka sendiri gelas tiba-tiba menelungkup sendiri ya, keran air tiba-tiba nyala nyala sendiri ya, setrika gerak-gerak sendiri ya. maka seperti ini berarti ada jinnya ya ada ada jinnya alhamdulillah di sekitar jamiloroman ini sudah tidak terlalu apa banyak alhamdulillah tidak kelihatannya wallahualam kalau masih ada kalau di zaman awal-awal itu bu, Masya Allah, di sini anak-anak kecil itu main, ngejar temannya begitu balik, matanya merah, menyala. Ini kejadian dulu, di awal-awal. Kemudian ada tambang terbang sendiri di udara. Sampai saya masih menangi, datang pertama kali di sini itu, di loteng itu ada yang lari-lari, di perumahan dulu sana itu, bawah, duk-duk-duk-duk-duk-duk. Saya tanya kepada tetangga saya Ustaz, apa di sini anak-anak kalau siang pada lari-lari di atas rumah? Kata Ustaz, enggak ada Ustaz katanya Loh itu saya sering dengar suaranya Oh, wah itu pengen kenalan sama antum Haduh. Sampai pernah ada yang melongok di kamar Tapi anak kecil, tumul begitu kan? Istri melihat, saya tanyakan kepada Ustaz Ustaz, emang di sini anak-anak suka masuk lewat jendela ya Ustaz ya? katanya Kemudian nong nongol di kamar Gak ada yang berani begitu anak-anak sini Ustaz katanya Oh iya kok kemarin ada Harap lah, ya. kenalan karo hantum Jadi saya awal-awal datang Tapi sekarang Alhamdulillah sudah sudah tidak ada InsyaAllah Dengan semakin dikajinya Tauhid Semakin seringnya dibacakan Al-Quran Semakin diseringnya Nomor satu adalah apa Berlindungnya seorang kepada Allah bergantungnya hati kepada Allah kemudian semakin seringnya dikaji Al-Qur'an, dibacakan Al-Qur'an, anak-anak ditawut, dilindungkan kepada Allah dari godaan setan insyaallah taala itu semakin tersingkirkan insyaallah taala. Wallahu taala a'lam bil shawab. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Hati-hati Bu dari godaan apa? Setan. Entah itu yang tadi rumah tangga saya sebutkan monogami Rumah tangga poligami Atau yang belum berumah Tangga Semuanya ya Itu menjadi sasaran empuk bagi setan sang perusak Maka banyak-banyak berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Allah melindungi diri kita dan keluarga Kita dan kaum muslimin dimanapun anda Dimanapun mereka berada Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh